modal menunggu rasa ngedek nih saat di sana warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Hamdan kasihran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal Wa nusalli wa nusallim Wa nubarik wa nu'addim Ala habibina wa safi'ina Wa nuri kulubina, Sayyidina wa Sayyidina wa Asliil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sobihi bil ghudwi wal asl amma ba'du Hadrotal muhtaramin para kiai para masayih para habaib ingkang estu kaula takdini Para pejabat yang berkenan hadir wabil khusus sahibul hajat bapak bupati hukum-hukum benminggu pengajian Muatan Limpi TNI Polri serta pejabat teras yang saya hormati Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimah kumullah. begitu saya dikasih tahu sama asisten pondok Abah besok malam ada pengajian di Bantung Saya sangat bersukacita karena melihat jadwal saya di Jogja itu sangat minim. Maka alamin malam hari ini bisa ketemu bapak ibu warga masyarakat Bantul. Saya doakan mudah-mudahan pertemuan di tempat yang baik, di acara yang baik dan ketemu dengan orang-orang yang baik. Insya Allah setelah saya pengajian menghasilkan sesuatu yang baik. Amin Allahumma Amin Suwe ora turu Turu ning bur bantal Suwe ra ketemu Sekali ketemu tambah viral Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah. Hari ini ada momentum bersejarah Tepat tadi siang Bapak Presiden Joko Widodo, Alhamdulillah akhirnya ketemu dengan Pak Prabowo Subianto Alhamdulillah Saya sudah dua bulan yang lalu pengajian tentang silaturahmi Bagaimana kemudian saya ingin melihat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi segera ketemu Karena apa? Silaturahmi itu dari dua bahasa Silah dan rahmi Silah itu artinya nyambung Rahmi itu artinya kasih sayang Saya sangat berharap kepada Allah Mudah-mudahan ini rakyatnya sudah silaturahmi. Pertanyaannya pemimpinnya kapan? Maka saya sindir terus setiap pengajian Ayo Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo Coba kalau hari ini kita lihat Begitu adem dan indahnya Jokowi ketemu dengan Prabowo, ketemu Ciki-kiki. Berpelukan kayak keletabis. Begitu mereka jagungan naik kereta ngobrol di jalan kan enak piye Jokowi pare, apik wo gitu kan keren. Begitu mereka berkumpul ngopi bareng, Pak Jokowi Pak Prabowo bilang sama Pak Jokowi, "Pak Jokowi selamat, Anda terpilih lagi jadi presiden 2019." 2024 saya ucapkan selamat bekerja eh Pak Jokowi juga bilang sama Pak Prabowo Pak Prabowo jangan sedih Anda tidak kalah kok cuman juara dua kan keren habis itu mereka ngobrol ngalor ngidul dan seterusnya ini akan mencairkan suasana maka saya sepakat tadi Pak Prabowo bilang sudah tidak ada lagi kampret Sudah tidak ada lagi cebong, yang ada adalah garuda merah putih untuk endo. Masu rawayai, masu mengayu ayung ganteng ganteng kayu cebong. waktu. Maka sudah tidak ada lagi 01, sudah tidak ada lagi 02. Yang ada 01 ditambah 02 sama dengan 3 Sila ketiga Pancasila persatuan Indonesia Maka malam hari ini saya akan berbicara uhuah Akan berbicara kepersaudaraan Bahwa ternyata bangsa yang rukun itu akan mendatangkan ridho Tuhan Bahwa bangsa yang damai akan mendatangkan ridho dari ilahi bahwa bangsa yang akur itu akan mampu mendatangkan rahman dan rahimnya Allah maka bapak ibu rahimakumullah saya bersyukur sewuneng so sampai gue posting di Instagram pengpindu pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tapi lucunya Pak tetap saja banyak orang yang nggak suka saya baru dikirimi video dari seorang yang namanya Sugionor Gus Nur Sugiharja yang dia mengatakan pertemuan Jokowi dengan Prabowo hoa. Aku ngomong apa matamu kipicak tonor <tik> Uang jelas-jelas pertemuan sudah terjadi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi mendinginkan suasana Masih buat video katanya apa ini rakyat dibohongi yang terjadi tidak seperti itu Ini belum selesai perjuangan Pak Prabowo belum selesai saya jawab iya perjuangan Pak Prabowo memang belum selesai tapi bukan dalam rangka menuntut hasil pilihan presiden tapi dalam rangka membangun negara bersama Pak Jokowi dan pemimpin-pemimpin yang lainnya dia mengatakan sing <laughs> saya bilang Nabi Adam dan Siti Hawa itu dikeluarkan dari surga hanya gara-gara sekali menjadi korban huak yang membuat hoak siapa? iblis Nabi Adam hanya tersekali makan hoaknya iblis dikeluarkan dari surga kalau hari ini orang tiap hari nyebar huwak pertanyaan saya apakah orang-orang tersebut boleh masuk surga saya jawab para penyebar hoak itu haram hukumnya masuk surga makanya sudah kita dukung saya posting di Instagram komentarnya ya Allah satu dua tiga hari terakhir saya dibully gara-gara saya posting Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dua hari yang lalu saya posting apa katanya sahabat Ansor membubarkan pengajian Ustadz Hanan Atagi di Tegal Saya ketemu dengan Pak Kapolres, Bu Kapolres. Saya ketemu dengan Pak Walikota. Apa benar Ansor membubarkan pengajian? Mereka mengatakan tidak ada pembubaran pengajian dari teman-teman Ansor. Bagaimana membubarkan di lokasi saja tidak ada Ansor, tidak ada Banser. Tapi apa? Karena orang sudah terlalu benci dengan Ansor, sudah terlalu benci dengan NU. NO. Akhirnya semua masalah ditujukan kepada Ansor dan NU. NO. Maka kemarin saya ditelepon sama Gus Helmi, Sekjen PBNU Gus, segera kumpulkan artis-artis di Jakarta pengajian bersama Gus Miftah. Jangan pengajian yang keras, yang selo-selo saja. Saya bilang, kan itu artisnya cantik-cantik, kenapa yang pengajian harus saya? Kan Gus Miftah ganteng. Iya. <tuh> Bungumu cantengnya sengak gino. <tuh> Maka saya telpon teman-teman saya, saya telpon Raffi Ahmad, saya telpon Mas Jadi Korbuser, saya telpon Aura Kasih wow. Saya bilang sama mereka, yuk kita bikin pengajian yang selu-selu saja wow. Judulnya nggak usah aneh-aneh, ngaji bareng Gus Senilta saja nggak usah pakai istilah aneh-aneh, karena orang hari ini aneh, nggak tahu bahasa orang pakai istilah jadi lucu Contoh mereka yang tadinya tidak berjilbab kemudian jilbaban Bikin komunitas namanya hijab community Eh please deh Maksudnya hijab community Diyoko. Hijabnya artinya tutup Artinya aling-aling Aku mbien tau mondok nih ponorogo Ngising nih toilet Orang kebagian toilet Aku ngising nih kali Supaya orangnya tak tutup aling-aling Lah aling-aling Kuisin jeneng hijab o yukarı krompuk gibi hijab komunik bu yukarı kesebihar bawa golok gak nyambu blog. gak nyambu. <gülüyor> maka bapak ibu rahimahumullah sampai pentingnya persaudaraan ini persaudaraan itu dari kalimat bahasa arab ahun, ahi maka kalau anda sering ketemu orang yang sok arab-arapan assalamualaikum, ahi, ahi, ahi <gülüyor> Gowo aya. Ngaji sabulane anak. Antum mau ke antum? Cing baimong telu. ya biasa-biasa aja kelos. Nang melu langsung. Assalamualaikum ummi. Waalaikumsalam abi lah halat ku kang becak kok abi yo ya sak madia wae bapak mbok ngene ki pantes bapak el, so, Sering <Sessizlik> undang bupati oglase welek ya. E, viral e, besong, besong. <Sessizlik> <Sessizlik> topi, topi. Pak Bupati, saya sering nasihati pejabat sekarang begini Pak Bupati kopi tanpa gula itu rasanya baik tapi begitu kopi dikasih gula rasanya nikmat mohon maaf biasanya yang dipuji gulanya apa kopinya tetap kopinya pak bupati jadi pejabat ini koyok gula pak bupati kenapa kadang-kadang ada rasanya tapi tidak pernah diperhitungkan keberadaannya yeah. makanya pak bupati jangan beperan. kalau bantul berprestasi jangan minta untuk dipuji tetapi kalau sampai bantul tidak berprestasi siap ah buatnya di pejabat jangan <tuk> ngono kok <no>, salamnya nyalon <tuk> ya resiko ya pak bupati ya ya apa yang bayangkan lagu setelah ngeresak kayak gini mantan polisi o, <tuk> ya jadi bupati gini apa mbak den lagi kejuapian karugiai <tuk> <tuk> <tuk> salu ala nabi Muhammad Oleh. persaudaraan itu dari pak Nah, dalam bahasa Arabnya disebut uhuah uhuah itu asal katanya akun saya bilang, ini pak bupati akhi, berarti pak bupati saudara saya, saya ketemu mbak-mbak, ini namanya apa? uhti, ini saudara perempuan saya jadi persaudaraan berangkat dari bahasa ah saudara ah, ah. ah kok kamu bayang yang enggak nunggu cuman gue badok kan gue di wis sop sinten biang kan. Lah wong sampeyan lembane jajalane mong bro, bro. berarti ra ngaji paling bagi jajan, oh peko. jual. menang Bapaya, oh, şey kaya kayıcahsan O paranjogun, kapa perasaannya şey durhuyun Kan aku Baik. sedih Bapak ya, bapak kak Mungkin apa mbak terni? Şeyh! kok malum anggarannya cekak <gülüyor> <gülüyor> Eh hey, selesem bagi snek O, <gülüyor> bu <gülüyor> oh, mereka kesini tidak untuk melihat snek Mungkin apa mbak terni? Şeyh! kok malah ya weduz Pengajian baduk İnggak ayem meyichang temen. Oh ngaguare mbe kopi cek masalah apa, nek <scheinys comedian> oh, oh, masal sapi Muhammad. Kemudian apa? Dari bahasa akhir ini menjadi ukuah Artinya apa? Persaudaraan Maka kemudian akan kita kenal macam-macam persaudaraan Selama ini kita sering mendengar istilah ukuah islamiyah Kemudian ada istilah insaniyah Atau istilah ukuah basyariyah Kemudian yang ketiga ukuah watoniah Kuhuah islamiyah jelas Innamal mu'minuna ikhwatun Sesungguhnya sesama orang islam itu adalah bersaudara Walaupun kita bukan saudara sekandung Tapi kita dijadikan saudara oleh Allah gara-gara seiman Maka saya bilang sama Masjid Jadi Buser Begitu kamu bersahadat Kamu dan aku sama-sama saudara seiman, saudara seislam Alhamdulillah Perjuangannya begitu panjang Untuk meyakinkan si botak Supaya percaya dengan Islam 8 bulan Saya berbicara dengan Dede Korbuser Siang malam Kalau jam 2 malam dia bingung tentang Islam Telepon saya, bro saya ada masalah Tentang pertanyaan Islam Kamu tanya apa? Saya jawab Bapak Ibu Akumullah Ini loh, sesuatu yang awalnya jelek Tapi endingnya bagus Anda kan tahu Kapan saya kenal sama Deddy Corbuser? Gara-gara video Gus Miftah Solawat di dunia malam viral Tepatnya di klub malam di Bali Gara-gara solawatan saya viral Saya diundang oleh beberapa media televisi Salah satunya acara Kopi susu Hitam putih Dan kopi susu hitam putih, white and black. Tapi alhamdulillah, bidang saya cuma kopi, bukan kopi susu. Karena kalau kopi susu, saya bingung kopi ini ngajak melek susu, nih ngajak turun. Hanya hmm. kalau Pak Bupati disuguh kopi susu gampang, kopi ini tumbes susu nih dicakli. Hmm. Seker matamu.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 jadi bapak ibrahim akumullah perjalanan 8 bulan yang awalnya saya dihujat habis-habisan gara-gara video saya solawatan dengan mbak-mbak seksi dengan mbak-mbak berpakaian seksi, dengan mbak-mbak berpakaian minim, you can see dan lain sebagainya coba dilihat, awal keluar saya mau cerita, ini loh awalnya jelek tapi endingnya bagus bagaimana kemudian ketika video itu beredar di lambeturah kejadian saya solawatan hari kamis mbak-mbak sekitar 400 LC kalau di Jawa Timur namanya Purel kalau di Jawa Tengah Pantura namanya PK atau PL nah, namanya Purel, perempuan siap diusel-usel <tik> waktu itu saya sulawatan kalau di Bali di Jujur namanya LC ladies ket, atau ladies colak-colek maka kewajiban saya dari, dari LC ladies colak-colek menjadi LC ladies colat wow, kewagah Mereka bekerjanya di mana? Di puskesmas Apa itu puskesmas? Pusat kesenangan mas-mas Karena pekerjaan mereka adalah mewarnai Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain Pekerjaannya apa? Karaoke Apa itu? Katorok dibuka Oke okay. Pak Bupati gak usah ikut-ikutan Berat pak? Berat Cukup aku saja Ini saya dihujat masing-masing saya waktu itu ketemu mas jadi saya bilang bro kenapa NT ngundang saya ke hitam putih karena yang anda lakukan itu tidak lumrah, tidak wajar solawatan, pengajian bersama anak klub malam, bersama anak dunia malam, menurut saya this is the uh, irasional untangible. tidak masuk akal dini tidak logis kok bisa, ajaran agama bisa diterima di dunia malam Akhirnya saya dibully Saya ingat betul Pak Bupati Kejadiannya di bulan September atau Agustus Saya solawatan hari Kamis Saya solawatan di Bali itu Dua hari setelah hallnya Gusmi Di Kediri Saya suan Gusmi Karena apapun itu saya pengajian di dunia malam Tidak bisa dilepaskan dari sumbangsenya Gusmi Dari Kediri saya pengajian ke Ponorogo Lanjut saya ke Bali Saya ajak mbak-mbak solawatan Dan itu tidak direncana Karena sebenarnya saya nggak bisa eh begitu saya masuk MC nya bilang Alhamdulillah acara kita hari ini dihadiri oleh Gus Mikbah akhirnya saya naik panggung saya bilang sama mbak-mbak dunia seisinya ini diciptakan karena nurnya Muhammad dunia karena nur Muhammad isinya karena nur Muhammad kalau anda ingin dapat dunia dekatlah dengan nurnya Muhammad Bagaimana kamu cara mendekati Nurnya Muhammad Perbanyaklah menyebut namanya perbanyaklah membaca sholawat kepadanya Mbak- Mbak saya tanya Mbak mau nggak rezekinya lancar mau mau nggak selamat mau yuk baca sholawat sama saya begitu saya bilang Shallulah nabi Muhammad mereka teriak, Tri baca kafir ini pertama kali nanti as gara-gara Abu yo sesuk koe karo Abeng. Sesalawaten aja ngono. Wah, mosok ana wong Akhirnya saya ndak selawat. Selawat yang paling sederhana Pak Bupati waktu itu selawat badar. Shalallahu salamullah. Mereka dalam keadaan mabuk. Do mer selawat karo teklak-teklore. Allahu akbar. Salamullah. Kalau disulin blewer inggih. Memangnya nah, kok Ketuaan video ini langsung ke sejajan kok Jadi, Aku kocok moto waktu itu Supaya apa? Kalau ngirik tidak ketahuan Masya Allah Ternyata hari itu ada wartawan Saya ingat betul wartawannya Radar Jogja Namanya Mas Heru Diambil Set Akhirnya hari Jumat saya pulang ke pondoknya Mas Aki di Kudus Hari Sabtu saya pengajian rutinan ahad paling di pondok sudah mulai rame Hari Minggu saya ke Tasik Malaya Hari Senin masuk lam Lambe Turah. Yang nonton berapa? 3 juta penonton Hari berikutnya pondok penuh dengan wartawan Akhirnya gara-gara itulah kemudian Jadi wasilah saya kenalan sama Mas Dedi Korbuser Kalau kemudian dilogikan, ustadz yang dekat dengan Mas Jadi banyak. Kiai yang dekat dengan Mas Jadi banyak. Tapi kenapa kemudian Allah membuat skenario seperti itu? Maka coba Anda lihat, jangan kemudian Anda memandang sesuatu yang buruk, itu pasti buruk. Nyatane gara-gara aku ngaji ning lokalisasi, gara-gara aku ketemu karo ke mbak-mbak LC gara-gara saya selawatan dengan para londe rahimakumullah masinlah ketemu dengan mas Dedi akhirnya pak bupati saya diundang ke jakarta ketemu lah saya dengan mas Dedi ketika di jakarta saya tinggal dengan uang sak ini pengajian korano dipasang ini akuin buah andi <tik> kan nabi <aku soho. tik> ya malum lah <"Ning> pasar <tik> pengajian korano dipasang ini bro bro mau jangan membuat malu Pak Bupati dong Kan Pak Bupati jadi gak enak sama aku Kuya ngono kiai pengajian karo kan kipas-kipas dhewe kok ora mumbae Ren tutur ini Ren aku puanas ya Ren Apa Pakdhe matamu Masa pengajian karo kan kipas-kipas Ya Allah aku jadi kangen lagi Cak bikin cinta tak terpisahkan Teku iki ojo ngedolanan merkotekku sagede kendang Ora masuk Pak Eko encer manis kan saya minumnya kopi pahit aduh eh begitu saya masuk studio, yang buka acara bukan mas Deddy, ini kalau teranggih secara komplit nih, supaya anda nanti bisa memahami makna ukuah islamiyah itu apa Hah, pak bupat ini jangan jahat maklum tuh mau masuk angin pak bupat ini jahatan, jahat, jahat, jahat, jahat. Bu, abon subi mükemmel gondur bapak dikendirin ye <gülüyor> Akhirnya waktu itu saya buka Gus, anda buka acara hitam putih Begitu masuk frame, masuk lensa Anda ceramah 3 menit Setelah 3 menit, langsung iklan Break Begitu saya ngaji 3 menit Break, mas jadi datang Orang mengatakan Daddy Corbuser itu orang sombong Orang mengatakan Daddy Corbuser itu kabur wonge gaya begitu ketemu pertama kali saya, langsung dia bilang sama saya, langsung dia peluk saya apa yang NK lakukan bro, this is so amazing for me, utakmu ranyadak, ini ranyadak <laughs> akhirnya saya dirangkul sama dia, nanti kita ngobrol katanya begitu sesi pertama 5-10 menit, sesi kedua break, dia bilang apa sama saya, bro boleh nggak minta nomor hpnya? Saya itu ingat betul ya. Kalau ketemu artis itu gak biasanya gayanya ramu. Mas Dedi itu justru yang pertama kali minta nomor hp sama saya, bro. Uh, give me your phone number. Berikan nom nomor hpmu kepada saya. Akhirnya apa? Setelah selesai acara, jangan pulang dulu, bro. Saya ingin ngobrol. Disinilah pertama kali. Deddy Corbusier tahu pemikiran saya tentang Islam Pemikiran saya tentang toleransi Pemikiran saya tentang Pancasila Pemikiran saya tentang Bhinneka Tunggal Ika Saya waktu itu ingat betul Ingat betul Dia tanya sama begini Dia tanya sama saya begini Gus Menurut Gus Miftah, Ada orang yang mengatakan Anda bisa lihat di Youtube channelnya Mas Dedi Collab pertama saya dengan Mas Deddy Kancasila, semua agama itu benar Bagaimana menurut Gus Miftah? Saya jawab Bro, saya belum sepakat dengan bahasa ini Bahasa ini benar, tapi masih koma, belum titik Yang benar gimana Gus? Saya bilang, semua agama itu benar Bagi penganutnya Kalau semua agama itu benar titik, bahaya Pak Nah, nanti orang tiap hari bisa pindah agama dong hari Senin Pak Arsono Islam hari Seloso Kristen Rabu Katolik Kemis Hindu Jumat Budho Sabtu Dharma Gandul Minggu Gandul Mbah Dharma saya tidak setuju Dari sini kemudian apa berlanjut pak tiap hari wa chatting, dia tanya soal agama, dia tanya soal agama. Termasuk yang sering saya sampaikan, dia tanya sama saya bro, saya butuh jawabanmu. Hari ini saya galau, kenapa bro? Saya baca Alquran, kenapa banyak perintah Alquran itu yang tidak logis? Saya mulai, ini youtupan kesian kalinya. Ini enggak pakai konsep tahu-tahu dia tanya itu. Waduh, mau cari kelarasan jawab apa? Kan aku gengsi sih. <risas> Akhirnya apa? Saya tanya, "Yang kamu maksud tidak logis yang mana?" Satu dia bilang. Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Itu kan tidak nalar. Maksudnya, Anda tahu Mekah Madinah itu perjalanan berapa jam? 32 jam kalau dahaban waiyaban pulang pergi 64 jam belum lagi naik ke langit ke tujuh sidratul muntaha ini bagi saya orang yang berpikir saya kan thinker kata dia saya itu kan pemikir saya kan semua people ini menurut saya tidak logis satu kalau satu menaik nomor dua nabi musa perang karo fir'on kepepe gebuk dalat gebuk segorone dadi dalan mustahil dia bilang lagi Raja Namrud bakar Ibrahim, dibakar korapopo mustahil Saya bilang masih ada lagi bro Nabi Isa bisa berjalan di atas air Lakui akui sogus Dia bilang Dan ternyata memang benar Mas Dede Korbuser itu bisa berjalan di atas kolam renang pakai trik Maka dia bilang Nabi Isa itu cuma sulapan Oh cange muah makanya bukan ringan tak ngobrol dengan orang kerja seperti itu saya punya konsep Nas, bikodri ukulihir Ukulihin. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kemampuan akalnya saya pengajian umum seperti ini beda kalau saya ngaji dengan santri di pondok buka kitab kalau saya ngaji di lokalisasi di kafe bahasanya downgrade kalau saya ngaji dengan mas Dedi bahasanya upgrade sehingga apa Bisa diterima oleh akal mereka kan nggak mungkin kalau saya ngaji di sarkem Bismillahirrahmanirrahim mawal iman bahwa anak tak Allah subhanahu wa ta'ala mausubun bijami sifatin kamali wa munazzaun bijami sifatin nuksoni paham mbak balonde orang. Masuk. Masih kalau ngede ke bahasannya <risa> ditambok maka pak Bupati. Saya sering ngajak Ustadz masuk di sarkem, itu delalah diura tau match, orang tau klik. Kenapa bahasanya nggak nyambung? Selalu batal. Ada yang begitu datang langsung menghakimi. Mbak, -mba, saya ingatkan, kiamat sudah dekat. Langsung lu nengokin ngomong cangkemun. Lewat ngajinin lokalisasi malah ngomong kiamat. Yang dah semu, uyi gak. Gus minta melegalkan, menghalalkan orang lokalisasi Enggak Sama-sama dalilnya Dengan kondisi audien yang berbeda Itu pemahamannya juga berbeda Orang mabuk Tanya sama saya Gus katanya orang itu kalau mabuk salatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari Bagaimana dengan kami? Saya jawab Itu hadisnya orang normal Sementara kalian Abnormal Kalau nunggu nggak mabok sholatmu hmm, Kapan? Berarti saya mabok boleh sholat? Boleh, apakah ada pahala? Mohon maaf Miftah bukan panitia pahala Selesai Kan logis Sampai kemarin di Ngebong Saya pembukaan pengajian di Ngebong sebelum Ramadan Ngebong ini pak Itu kelasnya dibawahnya Sarkem jadi kalau sarkam itu 200 ke atas, ngepung 200 ke bawah regane oh, ya, regane eh? apal apal lagi ya ini londek orang apal ke piir iyalah, nih barangku semua, itu 25 ewe on gue matamu, gue nyapu kan aku survei ada pengakuan cukup mengejutkan Bupati ini loh, kenapa kemudian saya sayang dengan mereka Gus ngebongkan kan memang baru hari ini pengajian tapi saya itu penggemar Youtubenya Gus Minta, oh gitu mbak yang tanya mbak-mbak umurnya berapa, 52 tahun jadi ngebong PSK umurnya 52 tahun pripon bentui ya kemer-kemer ya 52 tahun nih dia bilang sama saya begini gara-gara sering nonton youtube nya Gus Minta saya itu kalau nunggu tamu saya lihat youtube kalau Gus Minta selawatan saya ikut selawatan lah satu ketika saya nerima tamu menjelang subuh nembe kelon subuh terus saya tanya kamu gimana mbak saya galau Gus begitu saya kelon belum tamu lawarbar, lawarbar. langsung saya gundah karena saya sering nonton Gus Miftah, terus kamu bilang apa sama tamu saya bilang sama tamu, mas sorry pending dulu ini waktar artinya apa? walaupun dia bergelimang maksiat ternyata apa? tidak memadamkan sinyal-sinyal ketuhanan di dalam hatinya maka Imam Al-Ghazali mengatakan salah satu fungsi hati itu apa? Al-Hatif ar al telpon ketuhanan Kodi disebut nama Allah, mendengar kalimat thayyibah, ada kalimat tahmid, ada kalimat tahlil, hatinya ini ketika bermaksiat kok merasa risau. Berarti atine iki ono sinyal ketuhanan. Itulah yang dikatakan qalbun mukmin baitullah. Hatinya orang mukmin itu rumahnya Allah. Maka saya bilang waktu itu Terus gimana mbak? Mbak Radhan tak lanjut meneh <gülüyor> Tapi tamune waist drop Akhirnya ora dilanjut Kulo bayaran Mergoyutupane gosmiftah Kerja kulo dipilip bayarane podo Aku langsung ngomong keneh 10% <gülüyor> Coba Kenapa kita cuma menghakimi mereka? Ternyata nyatanya anak-anak Asya Allah Terus berarti nggak apa-apa Gus, nggak apa-apa Terus habis itu, dok, saya mandi besar Kemudian saya sholat subuh Siang saya tidur, malam saya berangkat lagi Gituan lagi Saya subuhan lagi Malam tidur, siang kerja eh, Siang tidur, malam kerja lagi Subuh lagi, menurut Gus Mita gimana? Apakah saya termasuk orang yang leda Iya, memang kamu leda-ledih? itu bagus kamu lakukan daripada kerja terus tapi ratau salat. Jadi yang saya sampaikan seperti itu, Pak. Kamu maksiat masih bahagia dengan kemaksiatanmu, jangan pernah tinggalkan sholatmu Maka mereka saya bilang tingkatan wong kuinduk ana telu. Siji amar makruf nahi mungkar. Yang bagus dilakukan, yang mungkar ditinggalkan. This is the perfect boys. Wong sing paling jos Ning kira-kira ana apa ora? Wong apik terus ora tau salah. Ora ana. Ora mungkin. Pak Harsono hura mungkin. aku kuwi ora kok Pak Harsono meneh, isa. Ora perlu takon bu Bupati mbok tenang. memangnya malaikat bener terus orang tau salah. Yang kedua, masih seneng bermaksiat jangan tinggalkan perintah ternasuh sholat kelasnya apa? amar makruf nyambi mungkar <guluh> STMJ sholatnya terus maksiatnya jalan buat apa-apa bagus? lihat daripada aku maksiat terus tanpa sholat berarti gak tuh? nge? ngelontek sholat ngelontek sholat ngelontek sholat, Ngelundin, sholat. Ngelundin, sholat. Kula tasik ngoten ora Ku imbang matamu. Allahu Akbar. Men roti wangun titik. Janji. Jadi diwon sewu. Apakah saya mengatakan mereka dengan seperti itu saya mengumbar kemaksiatan di antara mereka? Aku kira san omong lontewidusoh, bocah buca, gwes ngerti sing dilakoni gitusoh. Aku kira perlu ngomong lawang ninggal salat melbu neroko, mereka tahu. Saya nggak perlu ngomong ketika mereka maboh itu mendatangkan benda Allah, mereka tahu. Maka saya bilang sama mereka, sorga memang belum ada jaminan untukku, neraka kamu bukan urusanku. Tetapi tidak ada salahnya ketika aku mengenalkan Tuhanku kepadamu. Senang mereka. Maka saya bilang sama mereka, bisa jadi dosamu sebesar kapal. Tetapi ingatlah bahwa ampunan Allah lebih luas daripada lautan. Gimana bagaimana? Amin. <Sessiz -tik> Soal kemudian mereka berhenti kemaksiatan, itu jalan hidayah. Karena enggak mungkin mereka menjadi PSK selama-lamanya. Maso onolun de umur 10 yıl. Sen film sov. Hayo. Sen konuş. Aku kimcilisim film yok. Kalıtoğ, mereka mau jadi Psk selama lamanya Gak mungkin mereka ada yang mau tenet tamune matin Karena bisa diakibatkan keracunan, diakibatkan susu kadar kemba <gülüyor> <gülüyor> Kalau saya melihat mereka saya doakan ya Allah Moga-moga menain jenengan petunjuk ya Allah menain petunjuk menain petunjuk, menain petunjuk. yang ketiga apa yang pertama perintah dilakukan larangan ditinggalkan yang kedua larangan dilakukan perintah dilakukan amar makruf nyambi mungkar yang ketiga sing paling buosok elek terus ora tahu mungkar terus ora tahu makruf Ini yang paling celaka dan saya jagani mereka. Jangan hanya berbuat maksiat tanpa pernah melakukan salat. Dan ternyata Bapak Ibu, ini jadi jalan wasilah kenal kita dengan Mas Dedi. Alhamdulillah. Akhirnya seminggu sebelum masuk Islam dia telepon saya tepat jam 12 malam. Saya selesai pengajian. Bro, ada yang penting nih. Tumben ada apa, Bro? Saya mau ngomong. Ini serius oke, okay, saya di kamu pengen ngomong apa? saya kan biasa kalau manggil dia, hei kafir itu biasa, karena guyon saja bahasa telepon. dia nelpon saya hei, Gus Telek, oh <tik> <tik> saya telah berpikir dengan matang, saya telah berpikir dengan masa bahwa saya pengen masuk Islam seminggu sebelum masuk Islam terus gimana maksud you Mbok tolong saya dibimbing membaca dua kalimat syahadat. saya bilang jangan kamu nggak usah masuk Islam loh kenapa demikian orang lain ngajakin saya masuk Islam kok kamu malah nolak karena saya nggak mau orang masuk Islam itu hanya untuk mainan tidak dengan sepenuh hati dia marah emangnya saya main-main saya serius jangan jadi orang Islam tuh berat Ferguson berat Aku saja so, ternyata apa dia tambah semangat begitu berita ini keluar semua media telepon saya TV TV Gus Buat acaranya live di TV kami di TV kami di TV kami ternyata terganjal dengan aturan regulasi KPI orang pindah agama tidak boleh disiarkan di televisi akhirnya dia bilang gimana ya Gus ya saya bilang bro Wajah islammu besok itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya Kalau kamu kenal dengan orang yang suka marah Maka islammu besok penuh dengan kemarahan Kalau kamu kenal dengan orang islam yang keras Maka islammu akan penuh dengan kekerasan Kalau kamu kenal dengan orang islam yang lebay Maka islammu lebay Emangnya ada islam yang lebay? Ada Jama'ah <Sanlı> Alhamdulillah Alhamdulillah <Sanlı> Alhamdulillah Alhamdulillah Dijeluk MC pengajian acara selanjutnya Mohd Hassan Agus Minta Assalamualaikum pantas بدل. Mas jadi kok botak tua banget ini? Saya bilang, kalau pintu masukmu ke dalam Islam itu orang yang ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Islam yang ramah bukan Islam yang marah-marah. Kemudian dia bilang apa Pak Bupati? "Wallah saya tidak kurangi, saya tidak nambahin." Kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah dan menyenangkan, this is you. Itu adalah kamu. Berarti kamu harus tanggung jawab harus mengislamkan saya. Akhirnya dia bilang, "Ya udah Gus, enggak usah di televisi, saya enggak mau. Enggak usah di live di YouTube. Saya tak ke pondok saja biar Abdul Akhirnya dia beli tiket Begitu dia beli tiket, saya kontak ajudannya Pak Kiai Makruf Amin. "Pak Kiai, saya besok mau sowan. Mengantar Mas Jadi Korbuser untuk minta doa karena rencana tanggal 21 Juni dia akan mengucapkan dua kalimat syahadat di pondok. Kenapa tanggal 21 Juni Gus itu hari Jumat?" Satu, saya bilang sama dia di Korbuser, "Kenapa harus tanggal 21?" Saya bilang sama dia, "Emang lebih terkenal elu, tapi jadwal ngajinya lebih banyak saya." bilangnya akhirnya dia datang ke pondok saya belum percaya sampai take off sampai boarding di mana bro OTW bandara apa gue OTW oh catatkan baik Saya baru pulang dari Sidoarjo, Pak, pengecehan kebangsaan di Polres Sidoarjo. Saya minta dikawal sama Pak supaya cepat dari Sidoarjo ke Yogyakarta. Karena saya belum di rumah dari 4 hari sebelumnya. Akhirnya saya malam jam 1 dari Sidoarjo berangkat ke Jogja untuk nyambut Mas Deddy. Mangkat dari Sidoarjo ke Jogja ngebut. <tuh> dan akhirnya seperti yang anda tahu Alhamdulillahirrahmanirrahim tempat jam 12.30 menit dia datang di pondok saya peluk ayo serius yes ayo dia pegang saya lama kamu beneran bro? iya kamu yakin? hakul yakin tolong hari ini saya dibimbing masuk islam saya masih khutbah jumat sebelum dia datang saya sudah nangis Karena saya teringat dengan satu sabdanya Rasulullah Muhammad SAW Ini kalau hadis saya baca, setiap kali saya baca pasti saya nangis Karena isinya indah, betul Pak Bupati Orang itu yang merasa hebat, merasa suci diingatkan oleh Allah Sementara orang yang banyak dosa dikasih semangat oleh Allah Apa kata Rasulullah? Kalau saya di kamar saya baca ini, saya langsung ngulis dodo Dodo ni buju wuloh Yumuşa durdur ne lontey Kok bayar Aku gratis ane olkehr okay, bro, bro. Emangin rupamu. Kobra puti kong ancangancang. Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Hatta yakun bayna huwa bayna hailadhi ra'un Fayazbitu alayhil kitab Fayamaluna bi amali ahlin nar Fayatukuluha Apa kata Rasulullah Dan akan ada di antara kalian Orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga Sehingga jarak dia dengan surga Tinggal satu hasta saja Surga ne pun mampu ini, Matanya sudah melihat kenikmatan surga Di dalamnya matanya sudah melihat Para bidadari yang ada di dalamnya Faya sebitu alihil kitab Catatan takdir merubah hidupnya Faya malu nabi amali ahli menara Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka Faya kuluha Dan Allah memasukkannya ke dalam neraka Sama sengizun jamin Maka kemarin Dedi setelah surat Jumat Saya ditanya Gus Berikan kepada saya Give me your tips berikan tipmu kepada saya bagaimana saya bisa menjaga iman aku tidak wong Islam ketemu jenengan gerang-gerang tahun urung tahu ditakoni tips untuk menjaga iman ini baru masuk Islam dua minggu tanya sama saya bagaimana cara saya menjaga iman gara-gara mendengar khutbah ini akhirnya saya bilang bro memang benar aku yang menuntun kamu membaca kalimat syahadat tetapi yang bisa menjaga imanmu bukan aku siapa Allah Tidak bisa jadi jaminan Karena yang bisa jadi jaminan itu adalah sertifikat Dan BBK <tik> Yang menjamin siapa? Allah Dan kamu ingat Yang paling getol pengen menghilangkan imanmu itu siapa? Setan <tik> Setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata Sama dedi bro Setan tidak mencuri rumahmu Setan tidak mencuri mobilmu Setan tidak mencuri sertifikat tanahmu Tetapi setan senantiasa mengintai imanmu Dan berusaha mencurinya darimu Kenapa bro? Karena setan tahu Harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman Maka nasıl bilang Walatamu tunna ila wa muslimun He wong wong janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam eh itu muncul di YouTube di komentari sama pendeta pendeta mengatakan apa Deddy itu salah masuk Islam berarti dia masuk neraka si komentari siapa pendeta Kristen si komentari Deddy Corbuzier mantan orang Katolik kan orang nyambung kan dia Katolik bukan Kristen Saya bilang sing sabar, Bro. Gitu ya Gus ya. Iya. Sabar niku wonten Bro. Sing <gülüyor> <gülüyor> Coba. Sekarang Bapak Ibu segini banyaknya yang datang, mohon maaf. Anda bisa enggak menjamin imanmu sampai mati? Ayo sing jil ijo kaya, biru kaya. Iso. Apa mana jil Bapak, utangan durung lunas, iso, ramen gitu. <gülüyor> Hayumunur, uangtu ujir bapak pengyong Hayumunur <gülüyor> Hayumunur <gülüyor> <gülüyor> Gak ada yang bisa jamin Banyak orang yang Hidup dalam keadaan beriman Mati dalam keadaan kafir Contohnya Bal'am bin Ba'uro Umlu Amma, di zaman Nabi Musa Contohnya Ubaidillah al-Jasi, sahabatnya Rasulullah Contohnya siapa? Rojal unfuah delegasi sunnah Matinya kafir yang sering saya ceritakan ke ibu-ibu Al-Qindi Liah itu. No. Tukang adzan yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi. Lima waktu dalam sehari dia adzan di atas menara. Allahu Begitu adzan satu saat ono cewek Ayu lewat nemi sor. Allahu Akbar langsung. Wow. Rambunga dan Pak Tiyuya Begitu datang Dia mengatakan kepada perempuan ini Dad I love you full Apa jawaban perempuan ini No Horda isha jawab Why No what what Kita Saya tidak mungkin menerima cintamu mas Kenapa saya Kristen Kamu Islam tukang adanya tukang adanya tanya bagaimana cara saya bisa masuk Islam gampang eh, bagaimana cara saya bisa menikahi kamu gampang tinggalkan Islam masuk Kristen lanang ingin jawab karena mata sudah terpikat hati sudah melekat tai kucing rasa iya, rasa, merasa pantesan lemuh apa dia bilang saya tinggalkan Islam demi aku kawin dengan akhirnya apa naudzubillah mindari malam pertama setelah mereka pemberkatan di gereja mau kumpul sama istrinya tukang mantan tukang adan mau mengambil kerotonya kepleset tiba mati kehilangan Islam belum sempat belum sempat merasakan cike cikenya siapa yang bisa jamin belum Kristen belum sempat menikmati wiwi wiwi wiwi ya saya bro wiwi wiwi wiwi regane 80 juta akumbatan mbaken iki bentuke koyo ngopo <gülüyor> <gülüyor> Orang-orang yang awalnya Dikatakan sebagai ahli neraka Dan akan ada di antara kalian Orang-orang yang telah melakukan Amalan-amalan penduduk neraka Sehingga jarak dia Dengan neraka tinggal satu hasta saja Panasnya neraka sudah dicium Oleh hidungnya Panasnya neraka sudah menyentuh kulitnya Tapi apa? Fayasbitu segitu kitab Catatan takdir merubah hidupnya Faya Nabi amali ahli jannah Akhirnya di akhir hidupnya Dia melakukan amalan-amalan penduduk surga Fayakuluha Dan Allah memasukkannya ke dalam surga Contohnya sopuk Husayrim bin Abdul Ashar Katamu kanci nebi Kulotres no kalep anci dengan Gampang, islamo, oke okay. Begitu rampung islam, apakah saya harus salat Tidak, kenapa? ngombe Ngombek api, wayaik, dang dang dang Mati Para sahabat berdebat bagaimana dengan nasib Husain bin Abdul Azhar Apa sabda Rasulullah Husain bin Abdul Azhar walahul jannah Bagi Husain bin Abdul Azhar surga masuk Islam belum 24 jam Milo kowe rasa aku semelu ngaji mujahadah Ini Gus aku semelu mujahadah karo idul akhir mesti mati dalam keadaan terbaik urung mesti mati begitu dia sadar bro, kamu adalah saudara se-islam saya, inilah yang namanya ukhwah islaminah yang kedua, ukhwah basariyah setelah kita selawatan iya, ayo gue ngapain kini mau nganggurin lo gue bayaran kok menang gue gue kududu nih, gue sih rengeng kayak wayangan kayak lewat neng-neng-neng sama lambung doblok La wedokno mending tak sawang lanang Ayo selawatan riyit Ngeresakin apa? Mugumukum ganti selawat kabupaten bantul tambah berkaye, amin Pemimpinnya didoge sonko korupsi nih, amin Nganti korupsi krek krek cangkemmi Setuju? Setuju Masya Allah Pak Arasono serang korupsi-korupsiyan Lah Pak Arasono ki bintang kok mantan polisi izin nampa bayaran Gimana bupati nampa bayaran Neng aku pondok menengon dise mati sing arep Ya. Apa lagu sing paling gampang napa? Apa? Laya. apa? <gülüyor> Pramu layar. Pramu layar. Sobat, layar. Sobat, layar. Sobat, layar. <gülüyor> lagu anyar napa lagu lawas? Turun dadi. <gülüyor> Wus oh, malam Jumat. Wis yes, ngene yo. Wis ora sampun malam Jumat. <tuk> Saliwasalinda. So, ini yo. Iki wong e kok Oh, romantisme woy. Men kaya ini kula ngaji teng pegal. Wong e ngoten iki. Mboten HP napa mboten? HP napa apa Oh. <tuk> Flash-e saged diuripke napa mboten? Saged. Uripke. Tulung bali mang nah, aku okay, bantu. Hmm. Ayo. İki la panidani raya somaten lampu, panidani tak pateni dewey. Coba lampunya dimatikan, kita akan selamat untuk kabupaten Bantul yang tercinta mudah mudahan diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah mudahan keselamatan untuk rakyat Bantul dan pemimpinnya Bantul dijauhkan dari segala marah bahaya dan musibahnya Amin Allahumma Ayo hapini ditoki lampuni pateni Bela mateni lampuknya biye Apa kue munggah kono mak pateni apa dikepuk yuk, saya kecepatan ini boten nih kak, ini boten ayo bapak padang banget gak rasik ya kan kurang romantis coba dimatikan saja itu bisa gak? eh penerangan jalan itu lampunya dimatikan saja yuk kalau duur kan apa tak geruan kalau kau gini eh bisa dimatikan gak itu? lho padang banget ya rasik eh, Kenapa? yo HP semuanya diangkat, semuanya diangkat, flashnya dihidupkan. kita akan solawat untuk Bantul. mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala semuanya mencintai kita. Amin. niki lampu panggung patah di mawon, lampu panggung patah di mawon. wih <tik> lah hilas tulil, wih goblok banget. Mikay, orman teni lambu ne? Muhammad, Sa di bayar, ara mendekoh, mendekoh, rontok, done with it. Wis meneng hole elek. the Lord Altyazı gilahi sallu muhammad sallallahu muhammad bapak ibu Lanjut dengan du tonggowong wong Kristen du tonggowong wong Katolik bisa jadi agama mereka beda dengan saya dengan kita tetapi tidak dibenarkan kita untuk menghina mereka tidak dibenarkan kita untuk mencela mereka Kenapa begitu kita mencela mereka sama halnya kita mencela ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Opa rumang saniwong kristen, wong katolik, Wising mintakin, buatun gusti Allah, tetep gusti Allah. Milonopo, kalau orang Indonesia hari ini berseteru, gara-gara beda agama, kalau anggap lucu, disol, wis ora pantes. Dan awa Edweteng Yogyo ini, jangan sampai ada isu seperti itu. Walaupun sempat muncul isu di Bantul, sing mumer Pak Bupati ini waktu itu gara-gara ada penolakan warga terhadap orang yang beragama lain ya Pak Bupati ya jangan sampai terjadi kenapa? karena memang negara kita ini bukan negara Islam tapi negara yang beridolikan kepada Pancasila <tuh> <tuh> Wong Kristen berhak dia ibadah dengan cara Kristennya. ayo negeri corak milo lanjut dengan maroteng pondok, ini kalau asik tuh. mujahadah pondok halamane ora cukup sing dinggo ni halamane wong Kristen. Merga tangga ni kula niku Katolik. Ning wasu. <Gülüyor> <Gülüyor> Mila lanjenengan tindak ngen kula dereng ketemu kula wis ketemu wasu. <Gülüyor> <Gülüyor> Ana wong Sumatera mangkat ning pondok arepe menggo bablasen dilikke karo wasu. Abuh isin to ana tamu dijak asu abuh alang watu ken ndase bengok kening kening kening asune ngerti bahasa kewan Aduh tamu ni lugu, ning joglo ngarep ning padal tamu lak Kang rene dicelukale santri kula Pak salah lenggah teng wingking lewat buri ana ketemu kalpon dilokke coro coro coro Bagetulung ning pendopo mburi ngenteni ketemu Bapakon kemudian menjadikan agama alat pemicu, pemecah persatuan, enggak, karena ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia maka saya dibully habis-habisan, ketika saya ditanya sama Mas Jadi Corbusier, Gus, setuju enggak dengan syariat Islam? enggak kenapa? karena Indonesia walaupun negara tidak dengan sistem syariat Islam, tapi Indonesia sudah sangat islami no pengajar wong sakmene mbane diolehke kecoleh teng Indonesia sampai jam 12 bengi. Umpamane Indonesia itu tidak islami, opo yo kira-kira kula iso ngaji ning lokalisasi? Apa saya bisa ngaji di kafe dan dunia malam enggak mungkin bisa. Ini menunjukkan Indonesia itu islami. Buktinya banyak ulama yang ditembaki. Saya jawab, ulama yang mana? Yang demo. Di mono aturane? Jam 6 sore harus sudah bersih Ini sampai jam 12 malam Kalau kemudian polisi mengambil kebijakan Itu bukan berarti polisi tidak cinta dengan ulama Tapi karena sudah melanggar peraturan eh, Muncul istilah kriminalisasi ulama dari mana? Kalau ada ulama berbuat kriminal Ditangkap sama polisi Itu namanya bukan kriminalisasi ulama Tapi proses hukum kepada ulama kriminal Sing jenisnya kriminalisasi ulama ini jelas ngundang kiai mulai nanti sangon ini ini kriminalisasi <tuk> rungok noh pak bupati <tuk> sangon tapi lu titik? Lapor ke polisi kok. Melanggar KUHP pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. <tik> Yang ketiga, singkat mawon karena intinya bukan ini nanti. Kalau intinya pengin bangun bantu. Ukhuwah watania, persaudaraan sesama anak bangsa. Awane seneng karo Papua, Papua tinggal di Jogja kita hormati keberadaannya. Sulawesi karo Sumatera, Sumatera karo Kalimantan. Semuanya kita hormati atas nama negara kesatuan Republik Indo, Indonesia. Maka Pak Bupati, jadi pemimpin daerah ning Jogja angel-angel gampang. Gampange wong Jogja kuwi alus-alus, banyak orang luar yang ada di Jogja. Apa meneh ketemu karo suku-suku sing ngeyel-ngeyel kuwi Maka jadi pejabat ning gampang. Yogyakarta Rukun pengajian tanpa diker mangkat. Masyaallah, ning kono malah little body, gatel kelebon wedi. <gülüyor> <gülüyor> Tapi ingat, air tenang menghanyutkan. Yobjoni kuketa e ayam Tapi menyimpan potensi Yang luar biasa Merkoneopo Yang ada di Jogja Tidak hanya orang Jogja Maka disinilah Pemimpin itu Harus dekat dengan ulama Umarok harus bersanding Dengan ulama Supaya Pak Bupati Melakuni kepenak Bener jenengan menyedak ulama Sepanjang tahun aja fas pemilihan toh Mira bener pengajian iki bener. Sesuk ngundang Gus Muafik, ngundang Habib Seh, ngundang Cak Nun, apa Ngundang Yubro, apa Lur. Maka saya ingatkan. ini kata Imam Al-Ghazali. Saya sampaikan kepada Bapak Bupati kepada rakyat Bantul supaya kita hati-hati. Apa kata Imam Al Ghazali? Fasadil bilad, tivasadil umaro. Rusaknya negara karena rusaknya pemimpin. Hati-hati. Ikim Bantul RAP elek yang pertama tanggung jawab adalah saudaraku Soharsono. Loh, mereka cintaru, suhara, suhara. Loh, aku cintar Pak Suharsono, lorah aku menang, Gula ini pula seneng, rewet, lorah seneng, menang. Soalnya kita lo pengen, Pak Suharsono selamat Saat ini begitu jeningan dilantik dari pejabat Sikil kiwoni kita teng surga, nunggu teguh sikil tengening surga, sikil kiwoni nerokok Endi sengar mogas, nerokoknya apa surga tergantung di kolok penjabat jadi bupati Aku aningan dani, ngam lopura jelas kok <gülüyor> Kula pengen Pak Harsono selamat. Ana ngemah di tiyan. bupati lak malah mung kulak molo. <gülüyor> mohon Negara niki rusak Mereka pemimpine bosok. <gülüyor> Hitam putih yang bantul yang akan di pertanggung yang akan dimintai pertanggungjawabannya adalah siapa? Kulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. <gülüyor> Seiso begitu mati parsono pa digisab. <gülüyor> lah koyo kula niku sing digisab nang cangkeme tok. Mbah, cangkeme wing ngomong bener apa salah? Ndak jawab. Nyo, nyo, bener, yo bener apa salah. Wong sakmene mbahane dalu menika sesuk paling gede ngomong tok diancam karo ya ayyuan ladina amanu limata kuluna malatmalataf alum Himnibtah Awaslah, weysong ngomong, weysong lakoni Tony Buster Waton muni dobo batar. Pecak tanpa pil Waton jeplak tanpa mikir Ban pecak tanpa pelek Waton jeplak ranganggu Kutak Kuluhis diancam Milo lo tanggung jawabin Si paling abot Kuluh Milo lumrah yen mulih si diamplopiyo Kulo, tanggung jawabku dunia akhirat bro, laki <tuk> -e -e -e. oh, <tuk> <tuk> <tuk> Tapi lah Pak Bupati besok, yang dimintai pertanggung jawaban banyak Pak Bupati. Kulo jadi kelingan ayat. Salah satu ayat di dalam surat Yasin Al yauman nakhthimu ala afwahihim coba bareng-bareng niki bupati betapa pentingnya kebijakannya ayo bareng-bareng al wa tukallimuna ya Sibun satu hari Dimana mulut terkunci cangkem wisna rasa ngomong gedempok ternyata apa setelah cangkem dikunci niku sing ngomong napa waktukan limuna aitihin tangane kando Gusti Allah matur soalé Pak Bupati sesuk slamet napa ini tergantung tanda tangane tergantung kebijakane Tergantung keputusannya Selama keputusannya bermanfaat untuk rakyat surga Selama merugikan rakyat neroto Aku yang lirik rono Oh, sae jumban ana ngundang Aji Kusna mongko nyubya nyu Oh, Pak Bupati Pati, Bupati keren, halus biasa. Umpo mong disangoni, Aku gak alam, <buk> Maka, coba Anda lihat berapa banyak bupati yang ditangkap sama KPK. Gara-gara napa? -gara Tanda tangannya. <gülüyor> Begitu Pak bupati gawe undang-undang bermanfaat bagi rakyat, malaikaté bengok. Wow. Begitu tanda tangan elek, merugikan rakyat, malaikaté bengok. Weh. <gülüyor> Pilih yang mana? Wow atau weh? Wow. <gülüyor> Pak bupati iki mumpung rakyatmu sakmene mbane Aku arep meni pepeling kalih panjenengan. Rakyat Bantul saniki bengok kabeh mangterokke omongan kula. He Pak Bupati. Ojo Pak Bupati. Taro. Taro. Taro Laku Tomo Kupu. Ngontong ngeke Wong Nio He Pak Bupati Kapan Panjenengan Jadi Wong ape, Lah kapan Hayo gen ama pengin Pengen Jenengan nge resake bantul Bantur napa ngekociloko umumum pak bupati kuyi dicekel karo KPK seni sen bohut namlı pak bupati, rakyete ugo işin, la pak bupati berprestasi sing prestasi, seni seneng nambu bohut pak bupati, rakyate melu seneng, unukuy. Mokop mokop, pak bupati oram batin salah undang diayun. Milanyuan saya bu, umarok harus dikawal oleh ulama. Ulama ngadani umarok, orang kok ulama malah bebain jaluk-jaluk karo umarok. Wah wah, kenal kali Pak Bupati seringi dari Bupati, ku lorong tahu jaluk-jaluk kali Pak Bupati.